Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin el-Mustafa al ve ala alihi ve sahbihi ehli sidqi vel vafa amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru Yang saya hormati para tokoh masyarakat Panitia Peringatan Maulid dan DKM Musola Uswatun Hasanah Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia Ehoknya dimatiin aja nih bang Cek, 1-2 Eho'ya mati ini. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin Yang berbahagia Treble-nya turunin Treble-nya separuh aja Volumenya gedein Cek, 1-2 Cek, 1-2 Buletin suaranya Ibu bapak Volume-nya turunin lagi dikit. Cek satu dua ya, dah ini bagus, jangan dioprek-oprek dah. Mohon maaf panitia, sonnya udah lunas apa belum sih ini? <tik> Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Indonesia sekarang ini dalam kondisi darurat narkoba narkoba masuk bukan cuma lewat darat, lewat udara lewat laut kita nih udah dikepung dengan narkoba dan ini sangat meracuni generasi muda Indonesia. Saya bersyukur aparat tiap hari melakukan razia Alhamdulillah tiap hari ada aja yang ketangkap. tapi yang nggak ketangkap peredarannya jauh lebih besar. Saya bersyukur Tempo hari di Jakarta Barat Terjaring razia narkoba Neng Diam sebentar sayang ya Ribet pidato kalau banyak saingan ribet urusannya nih. Tempo hari itu di Jakarta Barat Aparat merazia Narkoba jenis sabu siap edar 800 kg Narkoba jenis sabu 800 kg Ini untuk dikonsumsi kira-kira 3.500 penduduk Indonesia 800 kg sabu kalau diuangkan nilainya sehingga gede Kira-kira 1,5 triliun loh 1,5 triliun kalau dibeliin cendol setangerang ngambang di cendol nih sebab itu saya ingin melihat dari perspektif agama suatu zat yang bisa menghilangkan daya akal apalagi bisa menghilangkan kesadaran dengan faktor disengaja dalam Islam itu hukumnya haram. Ini termasuk minuman keras dan narkoba. Saudara, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kenapa? Ayo kita lihat. Malaikat diciptakan oleh Allah Tidak diberikan nafsu Jadi kalau malaikat tiap hari kerjaannya ibadah Pantes malaikat nafsu kagak punya Liatin aja malaikat ama makan ogah Pakaian enggak Duit rada budeng Jadi kalau malaikat enggak punya salah Pantes kenapa? Enggak diberikan nafsu oleh Allah Sebaliknya binatang diciptakan oleh Allah dikasih nafsu Diberikan akal diberikan otak tapi nggak dikasih akal Binatang yang dikasih cuma nafsu Kalau binatang tiap hari salah melulu pantes Akal nggak punya dikasih otak doang Namanya otak udang Yang diberikan nafsu, kalau binatang tiap hari salah melulu, pantes binatang nggak punya akal. Nah kita oleh Allah diberikan kedua-duanya, diberikan nafsu, ya diberikan akal. Akal inilah yang harusnya kita jaga dan kita kembangkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ayo lihat, minuman keras dan narkoba tujuannya membunuh manusia. Tapi pertama yang dilemahkan adalah daya fikir akal kita Konon Katanya orang yang mengkonsumsi narkoba Itu pikirannya melayang terbang tinggi ke awang-awang Fly in the sky Semua permasalahan dan beban hidup bisa dilupakan Orang yang mengkonsumsi narkoba konon bisa melupakan kesulitan dalam hidupnya Mungkin kesulitan dalam hidup bisa dilupakan Tapi itu sifatnya hanya sementara Kesulitan bukan untuk dihindari tapi dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya Lari dari kesulitan hidup tapi terjebak dalam minuman keras dan narkoba Ini kan merugi namanya İbu bapak, saudara-saudara kaum muslimin Yang saya hormati Sebab itu Minuman keras dan narkoba Ini memang budaya asing Yang sengaja disisipkan Untuk menghancurkan generasi muda Dan saya berpesan kepada para remaja Para pemuda Jangan lupa Pergaulan lingkungan Itu punya dampak besar Dalam Menciptakan karakter seseorang Lingkungan dan pergaulan Bisa menjadi sumbang sih terbesar Dalam membentuk karakter orang Biasanya minuman keras dan narkoba Masuk lewat jalur pertemanan dong. Karena nggak enak sama temen Hormatin temen Mula-mula sih diajak mabok nggak mau Mabok yuk oga oh, ah gini hari kalau belum nyungsep kecomberan nggak dianggap modern loh karena mula-mula Diajaki oleh teman akhirnya ikut-ikutan sebab itu saya berpesan kepada para remaja, para pemuda hati-hati milih teman ada kalimat bijak begini kalau kamu pengen tahu 10 tahun lagi kamu kayak apa lihat teman-teman kamu sekarang ini Kalau teman-teman kamu lebih banyak orang-orang soleh, para ustadz, para kiai, dan orang-orang baik, insya Allah 10 tahun yang akan datang kamu tetap akan berada di majelis-majelis kebaikan. Tapi kalau teman-teman kamu sekarang ini lebih banyak begundal, bromocorah, preman, bajingan. Tengik Maka 10 tahun yang akan datang Dipastikan kamu tetap berada Di majelis-majelis keburukan Sebab itu hati-hati Milih teman Dalam sebaid Dalam sebaid sair yang indah Sawuki pernah berpesan Man asaral asrafa Asa musarrafan Wa al anjali Khairu musarrafin Awalam taral Kata Saúki, siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi barangsiapa yang berteman dengan orang hina, dia nggak bakalan ikut jadi mulia. Tidakkah kamu perhatikan? Kata Saúki ini, kulit kambing yang hina. Karena berteman dengan Al-Quran yang mulia Ikut dimuliakan orang Kulit kambing tuh Kalau dia sendirian Orang gak ada yang mau deketin Bau, jorok, jember Kalau kulit kambing sendirian Orang gak ada yang mau deketin Bau amis Betul Tapi kalau dia berteman dengan Al-Quran Jadi kantong Quran Ikut dihormatin orang tuh kulit kambing Cuma Lihat Kalau dia jadi kantong Quran dikasihin minyak wangi, ditaro di tempat yang paling tinggi, tukuran mau dibaca, dicium dulu, kulit kambing dicium orang. Kenapa? Beteman ama Quran jadi kantong Quran. Tapi kalau kulit kambing beteman sama kayu jadi beduk. Apes, gelap gelap udah dikemplangin orang tuh. Bedanya cuma dikit gara-gara salah pilih teman. Kulit kambing yang berteman dengan Quran dimuliakan orang. Tapi kulit kambing yang berteman dengan kayu gelap-gelap udah digebugin orang. Sebab itu para remaja, para pemuda hati-hati milih teman. Karenanya soal minuman keras dan narkoba 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan. Inamal khamru khaba'is sesungguhnya minuman keras narkoba dan segala macam jenisnya itu merupakan biang dari dosa. Dulu ada anak muda rajin ibadah. Anak muda ganteng rajin ibadah. Bu Bu Ibu kalau ada anak muda ganteng, rajin ibadah, seneng apa enggak? Seneng. Begini nih, Allah seneng sama orang yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih seneng lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah, itu biasa. Enggak istimewa. Itu orang kemusolanya rajin amat ya. Itu orang ngajinya getol banget ya Itu orang sedekahnya berani amat ya Umurnya berapa? 70 tahun ah itu mah biasa gak istimewa Lagian umur udah 70 tahun Kelakuan masih kayak preman Kapan taubatnya? Tapi kalau ada anak muda Darahnya masih panas Dia salurkan itu untuk beribadah di jalan Allah nih Allah paling seneng banget nih Kebalikan Kalau yang Allah senang, iblis kagak senang. Ibu, bapak, saudara-saudara hadir ngaji di musola nih. Emang dipikir iblis senang. Oh, gedegnya bukan main. Apa buktinya? Tadi waktu jam 7, kita masih di rumah, iblis udah bisikin hati kita. Allah, ngapain lu datang ke musola? Udah, di rumah aja. Nggak usah ke musola. Nonton Haji muhidin Iblis nggak senang dengan orang yang rajin ibadah Ibu bapak jihad lawan bisikan iblis Enggak saya mau datang ke musholak mau maulid Apa dipikir iblis nyerah <tuh> Dibisikin lagi kita Cep, Iya dah lu datang dah sono ke musholak Ntar sampai musholak lu ngobrol aja ngobrol Ngomong aja ngomong ustadznya jangan didengerin Iblis tuh, saudara jihad lawan lagi bisikan iblis. Enggak, saya mau datang ke musola mau diem dengerin pidato ustadznya. Apa dipikir iblisnya? Oh, dibisikin lagi kita. Iya dah, lo sampai musholak kagak usah ngobrol, diem aja. Cuma pules. Yang Allah seneng, iblis nggak seneng. Berbagai macam cara akan dilakukan iblis Supaya orang jangan sampai beribadah Termasuk dengan anak muda kita ini Oh, Iblis itu paling jago Masang perangkap untuk menjerumuskan manusia Iblis paling jago Ahli strategi masang perangkap Supaya manusia tergelincir ke lembah mista. Apa perangkap iblis? Harta Harta itu bisa jadi perangkap iblis tuh. Siang malam, pagi, sore ngejar dunia. Ambil jalan pintas, lalu potong kompas. Setelah harta terkumpul, lalu bakhilnya 17 setan. Terlebih harta itu digunakan hanya untuk memperturuti hawa nafsu. Saudara, harta yang dipakai untuk memperturuti hawa nafsu akan melahirkan kebahagiaan semu. Hidupnya palsu. Memang kata orang sekarang ini dengan uang apa sih yang nggak bisa dikerjain orang? Uang ini punya peranan penting. Apa aja sekarang bisa dikerjain orang pakai duit? Kulit keriput bisa dikencengin. Hidung pesek bisa dimancungin lewat rasi plastik. Betul? Uang memegang peranan penting. Enggak percaya? Lihat aja. Biar aki-aki kisut, kalau habis dapat duit gusuran, lagunya lejeh lagi tuh. Harta itu bisa jadi perangkap iblis. Mencari harta siang, malam, pagi, sore Dengan jalan pintas ambil potong kompas Tidak lagi mengenal yang mana halal, yang mana haram Yang penting harta dapat Dengan itu kemudian Menghambur-hamburkannya untuk hawa nafsunya Harta merupakan perangkap iblis Jabatan Itu juga bisa jadi salah satu perangkap iblis tuh Oh dulu Waktu belum jadi pejabat Rajin ngamalin ayat kursi Begitu udah jadi pejabat Ayatnya hilang Kursinya dia kekepin loh. Perangkap iblis Harta dan jabatan Wanita Ini juga bisa jadi perangkap iblis Hei Hei Perangkap. <gülüyor> anak muda kita ini digoda oleh wanita Perangkap iblis ini. Satu hari Anak muda kita yang soleh ini jalan Di tengah jalan dia kenalan sama seorang wanita Parasnya cantik jelita Anak muda kita jatuh hati Terjadilah perkenalan Dari perkenalan kemudian ngobrol di jalanan Dari ngobrol di jalanan pindah ngobrol ke rumah Enggak puas ngobrol di rumah pindah ngobrol ke dalam kamar Begitu masuk ke dalam kamar Kamar pintunya ditutup di kunci kuncinya tersebut Anak muda kita gelagapan Gelagapan ngarti gelagapan Iya dah ngomong sama turu-turu ini ya Anak muda kita ini gelagapan Dia ngomong Mbak pintunya dibuka dong Jangan ditutup Kuncinya dibuka aja Apa jawab perempuan tersebut? Saya akan bukakan pintu kamar ini Kalau kamu mengerjakan salah satu Di antara tiga permintaan saya Apa mbak? Pertama Itu ada golok Ada anak kecil Ambil golok itu bunuh anak kecil tersebut Kalau saya nggak mau bagaimana Mbak Yang kedua kamu zina sama saya Kalau saya nggak mau juga Yang ketiga nih ada botol minuman keras Minum sampai habis Ayo pikirin kerjain salah satu diantara tiga permintaan saya. Ini anak muda kita mikir. Pertama ambil golok, bunuh anak kecil, menghilangkan nyawa, ini dosa besar. Enggak mungkin saya perbuat. Membunuh orang itu dosa besar, enggak mungkin saya lakukan. Yang kedua, zina. Ini perempuan demplon, si demplon nih. Cuma kalau urusannya zina, zina juga dosa besar. Enggak mungkin saya berzina. Nah, yang ketiga rada enteng nih. Ada botol minuman keras. Ini aja yang dosanya paling ringan. Menurut dia dosanya paling ringan. Dia ambil botol minuman tersebut, dia tenggak sampai habis. Tidak lama apa yang terjadi? Dia ambil golok, dia bunuh anak kecil tersebut. Setelah itu dia nodai wanita itu juga Dalam waktu yang hampir bersamaan Tiga-tiganya dia kerjain Apa penyebabnya? Minuman keras Sebab itu sekali lagi saya pesan dan tekankan Kepada adik-adik saya para remaja para pemuda Jangan korbankan masa depan yang sudah pasti Hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat saja Nih lihat Minuman keras dan narkoba ini kan budaya asing yang sengaja masuk Sekarang ini kita Indonesia dibanjiri budaya-budaya asing ya. Bocah pentes amat ini Panitia tolong diarahkan anak-anak kita biar di belakang nih, biar ngomong saya enggak terganggu. Panitia mana nih diatur anak-anak kita nih? Sampai mana ada tubuh ngomongnya tadi itu. <gülüyor> eh jangan salah ya kerjaan tuh yang paling susah pidato, perlu konsentrasi tinggi sebab apa saja yang sudah saya rangkai dalam otak saya saya sudah konstruksikan di dalam otak kalau ada hal-hal yang mengganggu itu buyar akibatnya penyampaian saya tidak sistematis alur ceritanya pindah-pindah dan yang lebih parah pesan yang ingin saya sampaikan saya khawatir tidak mengena sebab itu kerjaan paling susah ini pidato nah. Sampai mana ada gua tadi, Dato? Ah, Coba lihat, sebagai bangsa kita sekarang ini dibanjiri budaya-budaya asing. Saya tidak antipati dengan budaya asing, boleh. Tapi itu cuma melengkapi. Bukan mewarnai kondisi masyarakat kita. Budaya asing yang masuk hanya sekedar melengkapi. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Kadang-kadang kita juga sini orang-orang Indonesia sering latahan pengen nyontoh barat, pengen nyontoh asing, bukan teknologinya tapi westernisasinya. Bukan isinya yang kita ambil tapi kulitnya yang kita contoh. Akibatnya nek. Nek ngarti nek. Ceneh. Ceneh tahu, ceneh. Sebel. Teknologinya belum maju tapi orangnya udah pada kebarat-baratan Bergaulnya cara barat Berumah tangganya gaya barat Mendidik dan menyekolahkan anaknya cara barat Bahkan nyanyinya pun lagunya harus lagu barat Yang orang lain nggak ngerti Dia sendiri juga kagak tahu Westernisasi ini terjadi loh Satu contoh, saya ajak melihat fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kita Mendidik dan menyekolahkan anak Masih banyak orang-orang tua muslim yang berpikiran materialistis Anak disekolahkan di sekolah Bonafit Dengan harapan dapat ijazah, dari situ ada jaminan pekerjaan Soal iman anak mau diapakan, agama anak mau dibagaimanakan Kadang orang-orang tua muslim nggak pernah peduli Betul Yang menyedihkan Kadang-kadang kalau anaknya mau masuk pondok pesantren Orang tuanya nggak setuju tong Jangan masuk pesantren dah Lulus pesantren Paling juga jadi ustad Proyeknya Tahlilan Ngarepin orang mampus nggak tertarik menyangkalkan apa ini westernisasi, dibanjiri budaya-budaya asing, sok ke barat-baratan. apalagi punya anak perempuan mau dilamar sama santri biasanya orang tuanya nggak setuju tuh, neng kagak usah kawin sama santri neng lah, paling juga lu jadi ibni Ustad. tiap malam dikasih makan nasi berkat. bo Kalau punya anak perempuan Mau dilamar sama santri kasih aja Insyaallah hidupnya berkah Oh tuh Bini saya ngikut tuh Alhamdulillah hidupnya berkah banget Jadi ustaz itu berkah Jadwal pengajian saya Dari Muharram, Safar, Robiul Awal Sampai Saban Alhamdulillah ada aja Berkah Ada aja pengajian Apa buktinya? Di rumah saya kulkas sampai kagak bisa ketutup Engselnya bojon Di kota Tangerang ini Masyarakatnya terkenal Kuat memegang nilai agama Dan kental memegang budaya dan tradisi Dulu di kota Tanggerang ini ada satu tradisi Kalau anak perempuannya dilamar orang Calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya Kamu mau ngelamar anak perempuan saya Emangnya kamu udah berapa kali hatam Al-Quran Sudah berapa juz yang kamu hafal Kitab apa yang sudah kamu kuasai Dulu Hei Dulu, tahun jebon. Sekarang apapun motifnya, pertanyaan kayak begini kan udah nggak pernah kita denger. Betul. Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang. Calon mertua bertanya status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau ngawinin anak perempuan saya, emangnya kamu udah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek Apa soang atau apa Soal mantu bisa baca Quran apa enggak Nomor 18 Soal mantu salatnya benar apa enggak Lemar tuanya aja kagak pernah sembayang Betul Westernisasi dibanjiri kita dengan berbagai macam Budaya Yang menyebabkan kita makin jauh Dari nilai-nilai ajaran agama Saya tidak antipati dengan budaya asing Selama itu cuma menjadi tambahan Bukan mewarnai gaya hidup kita Dan minuman keras narkoba itu budaya asing Tadi saya katakan minuman keras narkoba masuk lewat jalur pergaulan Coba lihat Dengan budaya-budaya asing yang masuk Sekarang ini Disadari atau tidak Ada pergeseran nilai-nilai ajaran agama Dimulai dari pergaulan Lihat aja budaya-budaya asing Mula-mula dari nama Dari nama pindah ke pergaulan Dari pergaulan pindah ke cara pakaian Dari cara pakaian udah tinggal sedikit lagi tuh Apa yang kita khawatir Pindah akidah nggak ketahuan Mula-mula dari nama Dulu Bapaknya sih ngasih nama Cakep banget Ibrahim Lantaran pengen ngetop Namanya dipotong jadi Bram Ah itu kan cuma Nama pak, iya mula-mula nama Dari nama pindah ke pergaulan Dari pergaulan bergeser ke pakaian Dari pakaian itu tadi Setahap demi setahap Bergeser nilai-nilai ajaran agama Pindah keyakinan Gak ketahuan Siapa yang ngikutin satu kaum Dengan sendirinya Dia termasuk golongan kaum itu Mula-mula nama waktu namanya Ibrahim berteman dia dengan Hasan, Mahmud, Husain, Farhat. Enggak pakai Abbas. Udah ganti jadi Bram. Ah, Bram masa berteman ama Solihin? Enggak pantas. Bram itu temennya Blacky itu. Dari nama bergeser ke pergaulan Dari pergaulan pindah ke pakaian Ayo lihat Sekarang ini zaman ilmu teknologi IT Dengan kemajuan ilmu Orang serba mudah. Dulu di tahun 70an Kita ini kalau mau nonton TV Tiap malam minggu doang Itu juga adanya di rumah lurah Mulainya dari jam 7 sampai jam sembilan cuma dua jam nonton TV itu jam tujuh sampai jam sembilan malam selebihnya tuh aki soa lah dulu kan pakai aki bener sekarang dengan kemajuan ilmu teknologi satu rumah ada tiga kamar tiga-tiganya punya TV lewat situ masuk kebudayaan-kebudayaan asing Nih anak-anak kita sekarang lebih banyak jadi korban model, korban iklan, korban pakaian Terutama yang muda-muda Anak-anak perempuan kita jadi korban model Anak-anak ABG sekarang pak berani banget ngayap kemana-mana cuma pakai celana pendek Betul Korban iklan nih Saya di kebayoran tuh pernah mau berangkat ngaji Di depan saya ada anak ABG naik motor sendirian pakai celana pendek Dari belakang, maaf ya, itu kan kelihatan banget belahan tunggirnya itu. Saya jadi serba salah Saya liatin dosa Enggak diliatin Iya lo terusin aja sendiri dah korban iklan, korban pakaian kemajuan ilmu teknologi memang tidak bisa dibendung anak-anak kita sekarang lebih banyak jadi korban pakaian sebab itu dalam kesempatan yang penuh berkah dan rahmat, saya ingin titip pesan buat adik-adik saya gadis-gadis remaja kampung apa kita ini karang mulia gadis-gadis muslimah kampung karang mulia para gadis para gadis yang nenek-nenek jangan nyaut udah expired ngikut-ngikut nyaut ini khusus buat gadis nih gadis-gadis muslimah karang mulia saya titip pesen, boleh nyontoh perempuan lain, boleh Tapi contoh yang baik-baiknya saja. Jangan contoh yang jelek-jeleknya. Maaf bang, kadang-kadang perempuan kita pun kagak westernisasi nih yang tadi saya bilang. Nyontoh perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan. Perempuan barat pakai kaos pusernya kelihatan mah pantas. Kenapa? Pertama kafir. Yang kedua, emang kulitnya rada mulus. Ini perempuan karang mulia Pakai kaos pusernya kelihatan Udah bodong burik lagi Sebab itu hati-hati Dan tidak lain penangkal kita Filter kita adalah meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, malam ini kita memperingati Maulid yang dilaksanakan oleh Mushola Uswatun Hasanah. Dengan harapan pengajian-pengajian seperti ini dapat dan mampu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah sehingga kita dapat terfilter dari arus zaman dan globalisasi. Iman yang terpenting Zaman boleh berubah tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan kemajuan zaman seperti itu kuncinya adalah iman. Sama juga nih kayak kita orang kampung Karang Mulia coba lihat dengan kemajuan zaman. Kalau listrik masuk kampung alhamdulillah Kalau koran masuk kampung alhamdulillah. Kalau pelacur masuk kampung Alhamdulillah Itu yang jawab Alhamdulillah pasti langganan itu Maka terhadap kemajuan zaman kuncinya adalah iman Iman Dengan pengajian seperti ini diharapkan kualitas iman seseorang makin meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jujur ya Masih banyak diantara kita umat Islam ini dalam beriman Ucapannya beriman tapi sekuler dalam perbuatan Oh kalau mulut sih mantep banget ngomong Saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa <gülüyor> Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan Kasah kusuk nyari umbah Sholat mah menghadap Allah Tapi dagangan mau laris menghadap dukun Itu kan namanya ia nak budu wa dukun nasta'in Padahal beriman itu mutlak sandarannya kepada Allah Kalau menyembah hanya kepada Allah maka minta tolonglah juga kesana Beriman seyakin-yakinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Filter, penyaring, pagar tidak lain dan tidak bukan adalah iman Supaya kita tidak terbawa oleh arus zaman Bapak, ibu, saudara, saudara iya gua cuma ngelihat jam doang. Ini pidato sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Sanggup sampai jam 12. Anda puas, saya lemas. Lo nyuruh terus terus doang air minumnya kagak disiapin. Hei <tuh> Bang, lampunya nih bisa ke atasin enggak, Jangan kemari, Bang. Ini panas lampu ini nih, dehidrasi. Lagi-lagi dah gelangapinnya ke atas dah. Nah. Ya, buat kamera sih enak ke sininya nih. Cuman sayanya nih nyereng. Ibu, Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Ya, makasih. Ya, makasih. Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Jangan lupa meningkatkan iman, buahnya adalah memperbanyak amal ibadah. Iman dasarnya, buahnya memperbanyak ibadah. Ayo kita lihat sejarah hidup Nabi. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan ampun dari dosa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liaghfirullahu ma min ta'akhir. Muhammad dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun tapi ibadahnya malah makin luar biasa. Dasarnya iman, buahnya ibadah. Nabi dosanya sudah diampuni, ibadahnya makin luar biasa. Riwayat ini disampaikan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Siti Aisyah, selesai saya salat Isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat suami saya lagi salat. Saya pun lalu tidur. Tengah malam saya terbangun. Saya lihat suami saya masih salat juga. Saya pun lalu tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun. Saya lihat suami saya masih salat juga. Saya tungguin Selesai beliau salat, saya samperin, saya tanya. Bang. Ada apa yang Oh, jangan salah, Bu. Nabi tuh kalau sama istrinya tipe suami romantis. Nabi kalau manggil istrinya, "Ya Humairo, hai yang kemerah-merahan." Ya Allah. Nabi tuh ngajarin jadi suami romantis. Ini kan sesungguhnya mengajarkan kepada kita kaum suami Untuk romantis sama istri Panggilan memang kelihatannya sepele Tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga Kita nih kadang-kadang suami kan enggak Jujur tapi nyakitin Udah tahu istrinya hitam Kalau manggil buluk sini loh Ini jujur tapi nyakitin Nabi enggak. Ada apa yang Bang? Abang pandosanya dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sembayang jangan gitu-gitu amat ah, ngapa sih, Bang? Lihat. Mendapat setengah protes dari istrinya, apa jawab Nabi? Afala uhibu an akuna abdan sakura. Hei, Aisyah. Kamu pikir saya enggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan Sakuro hamba yang pandai bersyukur makin diampuni dosa saya makin saya bersyukur kepada Allah makin diampuni dosa saya sujud dan ibadah saya kepada Allah makin saya tingkatkan saya ulangi dasarnya iman buahnya memperbanyak ibadah dan syukur kita kepada Allah menggunakan nikmat untuk memperbanyak ibadah ciri orang syukur ada dua saudara-saudara Pertama, urusan akhirat orang yang pandai bersyukur ngelihatnya ke atas. Itu orang salatnya tekun amat ya. Kenapa sehingga? Itu orang sedekahnya berani banget ya. Kenapa sehingga? Itu orang ngajinya rajin banget ya. Kenapa sehingga? Orang yang pandai bersyukur urusan akhirat ngelihatnya ke atas. Kalau ada nilai-nilai kebaikan yang dia nggak bisa ikuti nyeselnya ngerasa bukan main ini orang yang pandai bersyukur sebaliknya urusan dunia ngelihatnya ke bawah kalau dia merasa orang yang paling susah di luar sana masih banyak yang jauh lebih susah dari diri dia kalau dia ngerasa orang yang paling sengsara di luar sana masih banyak yang jauh lebih sengsara dari diri dia Urusan dunia Orang yang pandai bersyukur ngelihatnya ke bawah Ini yang sering dibilang orang nih Kalau dia punya mobil Alhamdulillah saya punya mobil Tetangga saya cuma punya motor Yang punya motor syukur saya punya motor Tetangga saya cuma punya sepeda Yang punya sepeda alhamdulillah saya punya sepeda tetangga saya kemana-mana ngetuk kata yang jalan kaki Alhamdulillah saya masih bisa jalan tetangga saya stroke bertahun-tahun nggak kemana-mana kata yang stroke Alhamdulillah saya masih hidup sebelah rumah saya mati nggak balik lagi urusan dunia ngelihatnya ke bawah syukurnya akan bertambah Sebaliknya orang yang tidak pandai bersyukur Cirinya juga ada dua Pertama lempengan dunia ngelihatnya ke atas Oh urusan dunia ngeliat ke atas hati jadi panas Lihat tetangga beli motor demam Tetangga ganti mobil oknam Di rumah sakit dengar tetangga bangun rumah mampus sekalian. Kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas hati jadi panas, yang muncul kemudian sifat hasud, iri, dengki. Kemana-mana kerjaan yang gosip, tengari di bawah pohon ceri gosip. Pok lakinya si Anu baru beli motor, pok. Oh terang aja, lakinya ngepet. Gosip, urusan dunia ngelihatnya ke atas hati jadi panas. Orang yang nggak pandai bersyukur. Yang kedua, urusan akhirat liatnya ke bawah. Tadi jam setengah delapan disamper sama temennya. Eh ngaji yuk ke Musola Uswatun Hasanah. Lu aja dah duluan. Ntar gue nyusul belakangan. Ya orang nyusul mau dimana-mana, kagak ada yang duluan. Kaki ini rasanya berat sekali diajak menuju ke tempat-tempat kebaikan. Maka ciri orang yang tidak pandai bersyukur, urusan akhirat liatnya ke bawah. Sebab itu tadi saya katakan, dasarnya iman, buahnya adalah ibadah. Rasulullah dosanya sudah diampuni, tapi ibadahnya makin luar biasa mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya, bu, bu jangan lupa salah satu gudang ibadah tuh ada dalam rumah tangga kita, istri taat sama suami itu ibadah, ya bu, bu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 Suami dari dalam kamar ndihem Ibu tahu maksud deheman suami Tutup aja Qurannya azim. Insya Insyaallah pahala bacaan Qurannya dapat Pahala menuhi panggilan suaminya juga dapat Cuma kasihanan malaikat Keder Ini perempuan ngaji model apa? Selama suami tidak melanggar perintah Allah Istri taat kepada suami Itu ibadah dan dilipat gandakan pahalanya Bu, oh paling enak jadi kaum ibu Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad Itu kaum ibu tuh Bapak nih nggak ada jaminan loh Ey, kagak dijamin Ey, kasihan deh Ibu sudah dijamin masuk sorga oleh Nabi Apa kata Nabi? Ayu mamraatin matat Wadaw juhaan haratin Daholatil janah min Jika seorang istri meninggal dunia Suaminya Rito dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri makasih istri disuruh masuk surga milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Ibu mau masuk surga yang jawab 18 orang. Mau masuk surga kuncinya ridho suami. Sekarang saya tanya bapak-bapaknya nih. Pak. Pak saya tanya Kira kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak Ridho apa enggak pak? <gülüyor> Yang jawab Ridho paling kenceng udah gedeg banget sama bininya. <gülüyor> <gülüyor> nih mudah mudahan istri istri solehah semua. Ahli ahli penghuni sorga. Apalagi saya lihat ibu-ibu karang mulia nih hadir maulid Ya Allah cantik-cantik Bapak harus sayang sama istri Saya lihat nih ya Allah muka ibu-ibu sini nih Muka tabah semuanya Maulid sampai jam 11 saya lihat masih cantik-cantik Saya yakin pakai bedaknya macam-macam Ada yang pakai bedak Maybelline, Reflon Pipa Paralon Ini mau ngaji nih Wangi-wangi semua nih ibu-ibu kita nih, Betul ya Cuma saya Ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah Ketimbang di dalam rumah Ngaku aja loh Biasanya ibu-ibu kita dimana-mana Selalu wangi Mau arisan wangi, mau pengajian wangi, mau kondangan wangi. Mau tidur ama suami? Bau asem. Abong-abong mau tidur ama suami, kaki bau remason. Badan bau minyak tawon. Naik ke leher bau autan. Diciyum ama lakinya, kata lakinya Neng lo juri apa bu begik neng ibu-ibu kebayuran Ibu-ibu karang mulia Insyaallah sama Iya yeah. Terima kasih Ini jangan dipikir air dua gelas gua ngomongnya lama ini. Lu taruhin setoran juga kalau emang udah waktunya turun mah tetap aja turun. Udah mudahan istri-istri solehah calon penghuni sorga. Pak, pak biar bagaimanapun kita nih kaum bapak harus ngakuin. Bahwa yang paling sayang sama anak kita umumnya kaum ibu. Bapak kurang tapi sayang sama anak. Apa buktinya? Bapak kalau makan di mana aja, dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul betul. Tenang dulu pak, ntar ada gilirannya lagi. Tenang dulu. Bapak tuh kalau makan di mana aja, dia nggak pernah ingat sama anaknya. Tapi ibu makan di mana aja, pasti yang diingetin anaknya. Betul. Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngebuntel makanan. Habis gua angkat gua banting sekali. Kondangan 5000. Bawa selampe lebarnya kayak taplak. Apaan aja jebuntel. Bo Bo, ibu nih hutang jasa teramat besar dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu harkat martabatnya dijunjung tinggi oleh Islam, oleh Nabi. Sebab itu ibu nih hutang jasa teramat besar kepada beliau. Ayo lihat sejarah. Sebelum Islam disebarluaskan, sebelum Nabi lahir kondisi perempuan sangat menyedihkan dunia saat itu cuma ada tiga peradaban besar yang ketiga-tiganya sangat melecehkan kaum wanita Romawi, Yunani, Asia Tenggara ayo kita lihat di Romawi sebuah keluarga bebas memperdagangkan anak gadisnya di Yunani seorang suami boleh memperdagangkan istrinya di pasar na'udzubillah minn di Asia Tenggara di Cina dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan seribu kamar kenapa? istri raja seribu bini raja seribu <tuh> uh, saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya seribu Itu raja kapan sempat pakai kolornya Pikirin jangan bayangin loh Lahir baginda nabi Diangkat harkat martabat kaum wanita Bahkan sudah dijanjikan Istri-istri soleha Masuk sorga lewat pintu Mana saja yang disukainya Mudah-mudahan istri-istri soleha Penghuni sorga semua Saya kembali Beriman buahnya adalah Memperbanyak ibadah Apa saja itu? Satu nih Berkaitan dengan penyelenggaraan maulid Yang dilakukan oleh musolat kita Uswatun Hasanah Rangkaian dari ibadah adalah Memakmurkan musolat kita Dengan apa? Tentu dengan solat berjamaah Sebab kata Nabi begini Awaluma bihil abdu Yawmal qiyamah as Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan salat Dan salat merupakan ciri pengikut baginda Nabi Besar Muhammad Semua kita nih nanti di akhirat bakalan ditanya Kamu siapa? Saya pak Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad Benar? Benar pak Baik kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad Ciri pengikut Nabi Muhammad itu rajin mendirikan salat Dulu waktu hidup di Karang Mulia pernah salat Pernah pak Berapa banyak? Enggak banyak-banyak pak setahun cuma dua kali Ayo kita renungkan Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam Betul? Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk lima kali lapor yaitu lewat salat waktu. Ayo dah hitung hitung Saudara, salat itu yang bagus taruh dah sekali salat waktunya 10 menit. 10 menit itu salat udah bagus banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus hanya <tuh> 2 menit. Dua menit Ini dia cepat nih Perangkonya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang tengah-tengah aja dah Sekali sholat lima menit Lima kali lima waktu kan cuma 25 menit Betul Adapun sisanya 23 jam 35 menit Silahkan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma hmm. 25 menit Allah minta kita lapor Ini aja masih banyak diantara kita yang belum mengerjakannya Betul. Oh, uh, saya bangga dan bersyukur tadi mampir dibisikin sama DKM musholat Ustaz, alhamdulillah warga Karang Mulia sih kalau salat berjamaahnya rajin-rajin. Uh, apalagi kalau salat subuh berjamaah Musholat uswatun hasanah penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Sebab itu memakmurkan masjid Memakmurkan musyola Dengan salah satunya Kewajiban kita sebagai muslim salat berjamaah Memakmurkan tempat ibadah Jujur ya Dalam memakmurkan tempat ibadah Kita ini masih kalah jauh Dengan orang-orang Kristen Ini otokritik buat kita umat Islam tong diam bentar Tom 5 menit lagi deh kita ini umat Islam dalam memakmurkan tempat ibadah masih kalah dengan orang Kristen memakmurkan tempat ibadah mereka ini atau kritik lo ke dalam saya berpesannya apa buktinya kenyamanan musola kenyamanan masjid itu kadang-kadang tidak terjaga Padahal kita tahu faktor kenyamanan dapat menambah kehusuhan beribadah. Kita ini umat Islam sering sembrono. Kita juga yang tidak menjaga musola dan masjid kita. Akibatnya tingkat kenyamanan di musola sangat rendah. Lihatin aja. Jam dinding hilang. Kurang nyaman. Ampli hilang. Kotak amal hilang. Kurang nyaman. Lihat di gereja. Tuh. Di gereja piano kagak pernah hilang. Puluhan juta nggak pernah hilang. Kita di musholak di masjid. Jangankan piano. Sendal rombeng dimbuat orang. Kurang bisa menjaga sembrono. Kenyamanan tempat ibadah kita masih kalah. Konon katanya di masjid ama di mosola itu yang kagak bakalan hilang cuma dua tuh. Pertama beduk tuh beduk kagak bakalan hilang dah tuh. Biar takbiran dibawangi bawah niter ama mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang nggak bakalan hilang kurung batang. Lu colong kalau mau kesambet lu Memakmurkan masjid Memakmurkan musholah Buktikan ciri bahwa kita cinta kepada Nabi Memakmurkan tempat-tempat ibadah Ayo lihat lagi sejarah Bapak, ibu, saudara-saudara Rasulullah ketika ke Madinah Beliau mampir ke satu daerah yang bernama Kuba Ngapain? masjid atau musholat bangun tempat ibadah selesai itu beliau melanjutkan masuk ke dalam kota madinah apa yang dilakukan nabi pertama membangun tempat ibadah itu artinya apa umat islam dengan masjid dan musholat tidak boleh berpisah umat islam hidupnya di masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dari dalam tempat ibadah umat islam dengan musholat persis seperti ikan dengan air dua-duanya nggak boleh pisah ayo ada nggak ikan yang nggak doyan hidup di air ada apa nggak ada namanya ikan mau mampus kalau ngaku orang Islam tapi hidupnya di masyarakat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dari musola itu sama juga tuh orang udah dikit lagi mampus. Sebab itu memakmurkan masjid salah satunya menjaga kenyamanan kita Kita ini pandai membangun, pinter bikin, tapi kurang bisa memanage dan merawat Di antaranya tingkat kenyamanan Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati Sebab itu makmurkan masjid bukti dari cinta kita kepada nabi. Perbanyak ibadah di musala kita, kemudian siarkan agama mulai dari sini. Karena itu sebagian ciri dari cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika di akhirat nanti kita tidak cuma sekedar mengaku-ngaku sebagai umat nabi tapi kita diakui oleh beliau sebagai umatnya karena ketika hidup di karang mulia memakmurkan musala memakmurkan masjid sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak udah jam 8 lewat 3 jam lebih ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin.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 İni saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. usikum wa nafsibi taqwa warahmatullahi wabarakatuh.